Mitra bisnis dalam update terbaru di web quickyangi.com, Quickyangi menurunkan tulisan yang bertajuk Jajang dan Mamat berbicara tentang pemberantasan korupsi. Dan dalam update itu, Quickyangi menggambarkan bahwa tindakan KPK menangkap tangan banyak pelaku korupsi di tanah air tidak cukup efektif untuk menimbulkan efek jerah. Menurutnya, kondisi itu tercermin dengan makin maraknya aksi korupsi di pusat maupun daerah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Quickyangi. Baik Pak Kwik, beberapa pendapat menyebutkan pasca reformasi aksi korupsi makin marak terjadi di daerah-daerah Lantaran kebijakan otonomi daerah ternyata justru mendorong hal itu terjadi Apa pendapat Bapak? Ya memang betul, memang seperti itu Jadi otonomi, undang-undang otonomi yang mau modern-modern ini ternyata dalam prakteknya adalah desentralisasi korupsi gitu Memang seperti itu Ya salahnya oleh karena karena korupsi tidak diberantas. Korupsi itu kan seperti seperti virus kanker itu. Kalau nggak diberantas ya menjalar kemana-mana. Lantas apakah itu berarti sebelum kita menjalankan otonomi, korupsi harus diberantas terlebih dahulu? Ya tidak juga. Artinya sekarang maunya berantas tuh serius apa tidak? Kalau memberantasnya serius ya ya ya bisa aja sekaligus kan. Jadi, Bapak melihat upaya yang sekarang masih kurang serius ya Pak Kwik? Iya, itu yang dinamakan serius itu, hukumannya berat. Gitu. Hukumannya sebetulnya ya, yang yang bikin cerah memang hukuman mati. Hukuman mati, keluarganya dimiskinkan, dibangkrutkan, segala macam. yang Dipikir yang berat-berat sampai menakutkan sekali perbuatan korupsi itu menakutkan sekali. Sekarang kan enggak. Bisa jadi kayu segala gitu kan kayak ngatur-ngatur dari dalam penjara ya udah kayak Don Corleone segala itu. Dan ya, ya, waktu New York zaman dulu. Tapi pastinya langkah pemberantasan korupsi yang lengkap dan tak sekedar parsial dengan memangkas birokrasi pemerintah ada kajian ilmiahnya ya, Pak? Ada kok, buku teksnya ada kok. Itu ada ilmunya itu baku tinggal baca aja, tinggal sekolah dulu namanya ilmu organisasi. Cuma yang menjadi persoalan kan manusianya siapa gitu loh. Hmm itu kan mesti dimulai dulu dengan yang paling atas, ngerti persoalan, berani, tegas, ngerti persoalan. ini persoalannya aja nggak ngerti itu. demikian quickyangi, beni rahmadi, pas